Vita <laughs> Dewi <sum> Suka sama Latch, suka sekali dengan bajunya, As potongan always. rambut kamu, terus terang aku personally lebih suka, kayak gini. Dan uh, dandanya oke, okay. maaf ya aku selalu harus ngomongin tentang iya. penampilannya hmm. Gini Novita, aku kan um, kamu tahu udah setiap, setiap kali kamu, uh, setiap penampilan kamu, uh, aku selalu memuji kamu karena memang Uh, dalam sisi suara enggak ada yang kita bisa omongin ke kamu selain memang bagus kamu termasuk penyanyi yang dulu saya sempat bilang bahwa kamu tuh bukan rivalnya kontestan di sini tapi rivalnya kita-kita. Dan dan itu aku sampai sekarang masih ter selalu terus terang tapi yang aku mau jadi pertanyaan yang yang aku ingin tanya di kamu sekarang adalah iya. kamu sebenarnya tahu enggak sih akan menjadi apa nanti? Akan uh, maksudnya Soalnya begini, penyanyi yang suaranya bagus bukan cuma kamu aja. Banyak sekali di luar. Yang penting di sini adalah karakter. Adengan dengan seperti apa kamu melihat dirimu nanti? Mau jadi penyanyi rock, nyanyi penyanyi pop, penyanyi hip hop? Maunya jadi apa? Aku cuma itu aja pertanyaanku. Sebenarnya aku suka penyanyi yang dynamic tapi ada unsur divanya juga. Oke. Okay. Ya. Karena dalam pemilihan lagu-lagu kamu Dan bagaimana nanti manajemen kamu akan menangani kamu Ini yang sangat penting Karena Betul. seperti se se sekali lagi Penyanyi yang bersuara bagus dan berkarakter Banyak sekali di luar gitu Terima kasih Kang Gun Navita, udah enak kan ya aku dengernya, seneng banget suara kamu udah bening seperti biasa. <laughs> Masih tadi berat banget ya, Ocha. Iya, <laughs> <laughs> tapi Alhamdulillah nggak kayak kemarin. Okay. Um, malam hari ini, aku seneng banget, cantik. Dan mungkin ini yang aku akan uh, bilang bahwa, seperti ya uh, Mas Bibi bilang, lagu ini Mas adalah salah satu lagumu yang menurut aku yang paling, yang simpel tapi menyentuh banget. Artinya lagu yang simpel itu harus dibawakan tergantung penyanyinya. Chris Daeanti menyanyinya tidak seperti ini. Tapi kamu, aku rasa minggu lalu kamu dibilang bahwa jang, ketika kamu menyanyikan lagu yang uh, Michael Jackson, kamu dibilang jangan dulu, jangan dulu. Dan hari ini kalau menurut aku, tadi kamunya kamu nyanyinya tuh udah di awal udah enak gitu. Simpel Kedengeran merdu Masuk ke hati Tapi ketika kamu udah mulai di ending Kamu keluarin kelebihan kamu Itu menjadi lebih klimaks Daripada harus uh, dari awal gitu Jadi menurut aku ini Pinter sekali lah Improvisasi <tuk> yang kamu lakukan hari ini <tuk> Terima kasih Tio <Tuhan>, <tuk> Kalau <tuk> saya sih gak ragu ya memang kamu uh, diantara peserta yang lain yang kalau dibilang siapa yang paling jago nyanyi ya Novita jawabannya <SILENCIO> itu itu uh, gak bisa dipungkiri ya dan uh, saya rasa itu memang memang kenapa? hahaha <SILENCIO> Uh, karena sekarang ini benar-benar uh, benar-benar apa tidak ada save me song jadi uh, malam ini memang benar-benar masyarakat yang menentukan uh, apa itu X Factor jadi kita tunggu uh, uh, bagaimana mas masyarakat menilai X Factor jadi uh, udah tidak tergantung dari kita-kita kita lagi jadi saya rasa semuanya melakukan yang terbaik dan nanti masyarakat yang menentukan apa itu X Factor apakah, apakah Novita adalah X Factor Indonesia dan itu dan itu kembali berpulang lagi kepada masyarakat yang menentukan jadi X Factor Indonesia 2013 ditentukan oleh masyarakat tapi kalau ditanya kepada saya, siapa yang paling jago nyanyi tetap Novita Dewi Oh, penonton Rampo hati-hati loh beb <laughs> kalau yang ini gak mungkin dan percaya bahaya papa baby Romeo mau bicara langsung ke Indonesia ya ke Indonesia ya saat ini ya bukan cuman penonton di sini atau tetangga sebelah ya tapi Indonesia ini saya yakin Novita Dewi adalah pilihan yang paling tepat untuk menjadi nomor satu di Jakarta. Yang gitu, itu Bang Support. Jangan gitu dong, Kalau dia nomor satu nomor 2 siapa? Nomor satu ini. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? <laughs> nanti Bindung kita ngobrol. Nanti kita.